Allah Yang pasti sedang menyaksikan pertemuan ini Menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu Merasa Disaksikan oleh Allah Amin Selalu merasa Allah memperhatikan kita Allah mengurus kita Allah tahu isi hati kita Karena tidak ada rezeki yang paling besar dalam hidup ini Kecuali hati dibuat haqul yakin kepada Allah Siapapun yang yakin kepada Allah Dia akan memasuki derajat yang sangat terhormat La khaufun alaihim walahum yahzanun Yaitu orang-orang yang oleh Allah dicabut di hatinya takut kepada segala sesuatu selain Allah Dan sedih Tak sedih lagi dengan duniawi ini Sedihnya, takutnya segala yang berhubungan dengan Allah Saudaraku sekalian Hari Senin Hari Ahad, Hari Senin Ramadan Insyaallah ini Ustream sudah tayang juga di salingsapa.com bisa disimak di internet dan bagi saudara yang e, melihat silahkan informasikan lewat Twitter ya di hadapan ini ada data-datanya baik rekan-rekan sekalian. <tuh>. Yang terpenting dari perintah Allah bagi kita adalah Kita berubah Menjadi lebih baik Lebih yakin Lebih bersih Lebih istiqomah. Kesuksesan ibadah kita salah satu cirinya adalah perubahan Kalau kurang berubah Pasti karena kurang yakin ke Allah kalau orang susah berubah... Berarti dia kurang yakin. Karena orang yang yakin kepada Allah... Dia akan terus berubah. Kekuatan perubahan tergantung dari kekuatan keyakinan kepada Allah. Kita seum Ramadan tapi keyakinan tidak nambah... Biasanya robahnya juga kurang. Pergi umroh tidak nambah keyakinan kepada Allah... Kurang juga Orang yang yakin sekali Allah Itu menguasai segala galanya Yakin Allah melihat dirinya Dia tidak akan berani berbuat sembarangan Yakin Allah mendengar perkataannya Dia tidak sembarangan berbicara Masya Allah Nah untuk yakin ini Selain kemarin kita bahas Harus tahu ilmunya Jalan menuju yakin adalah Dengan mujahadah Membersihkan hati Jadi kalau Ramadan ini sukses Kita membersihkan diri kita Insya Allah Hadiahnya diantaranya Yakin A'udzubillahimine syaitanirajim Qadra aflaha man zakaha Wa qadraqo Baman dasahat amat sangat beruntung bahagia sukses orang yang mencucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya jadi saum kita harus dengan tekad menuju kolbun salim kalau perkara saum perut saya kira sudah Mahfum, dari kecil kita sudah sering saum perut bagaimana kalau Ramadan ini plus saum mata karena dari mata kemana bu turun ke hati sudah pokoknya tekad mulai sekarang saya ingin punya hati yang bersih salah satu yang harus dikendalikan Ghazal basos tahan pandangan disiplin ah sekarang berat jadi lelaki kalau jadi perempuan berat tidak sama saya seumur hidup belum pernah jadi perempuan agar para wanita tahu saja ah uh, jaga pandangan berat apalagi sekarang jilbabnya juga membingungkan sepengetahuan saya berjilbab itu tidak cukup hanya menutup rambut tapi tidak boleh transparan, ketat Tolonglah Akhwad Jangan gitu-gitu amat Kami ingin ke sorga <SILENCIO> Jangan ganggu mata kami Setuju Ikhwan? <SILENCIO> Kata Akhwad salah sendiri kan? Kenapa melihat kami Adalah kerjasama saja Coba diperbaiki Akhwad penampilannya harus takut. Kalau takut ke Allah enggak usah pengen dipuji makhluk. Nanti pakai pakaian yang seksi, Allah gerakan para penjahat nguntit dia. Ya, salah sendiri kenapa pakaiannya begitu. Ah, itu urusan kita jaga pandangan. Pokoknya tidak saya tidak mau menodai hati saya Tidak Lihat sedikit memang pandangan pertama Halal Dalam waktu yang Tidak selama-lamanya Tapi ini masih pandangan pertama nih Masih halal tidak Allah sudah memberitahu di hati kita Palingkan pandangan Langsung tundukkan istiqamah. Pengen lihat? Tidak Tidak, tidak jangan sampai membutakan hati kalau hati sudah keras tidak ada nikmatnya munajat, tidak ada nikmatnya ibadah, keras tidak enak, dan akan susah kita mendapatkan kedekatan dengan Allah Di internet tidak kecuali acara-acara seperti ini pokoknya jangan buka internet yang bisa membuat kotor hati bacaan-bacaan hanya yang baik saja bulan Ramadan, bulan yang paling mulia maka yang kita baca yang mulia saja Al-Quran, ayat-ayat mulia Al-Hadis Rasulullah, itu pun kata-kata yang mulia tulisan para ulama itu pun bahasa yang mulia Pokoknya jaga dari yang mengotori Perbanyak yang mulia Saudara bisa merasakan nanti Teduh hati ini Mata yang jelalatan Jangan banyak berharap bisa menikmati hidup Tersiksa Lihat seseorang Saudara dihujamkan oleh Allah Suka kepada dia Sedang dia muak kepada kita Penderitaan sama-sama mau itu kita mau sama dia dia mau lari lihat kita tersiksa sudah jodoh menggakkan ketukar ya akhwat lihat ikhwan gimana saya kira jaga juga lah. ya kalau wanita lihat laki gimana bingung pusing tak tidak kalau tidak jawab berarti iya Udah lah tidak dijawab Al-Quran pernah menceritakan Nabi Yusuf Cakep Siti Juleha Cantik Nabi Yusuf bisa menahan pandangan Allah menguatkan hatinya Juleha Tidak bisa menahan pandangan Nafsu membara Sampai robek Baju belakang Nabi Yusuf Tersebar gosip Citi joleha tidak kuat. Lalu dikumpulkan para ibu-ibu, diberi pisau. Ketika sedang mengupas buah-buahan, Nabi Yusuf disuruh masuk. Semua terpesona sampai terluka. Semua yang ada di tempat itu wanita. Jadi sudah cukuplah ya. Saudara mengaku mau, mau tidak, ayat tadi menjelaskan bahwa wanita juga sama maksudnya begitu. Ya. <tik> Jangan ke mal kalau tidak emergensi. Di sana berat cobaannya. mending ke masjid aja. Lihat sajadah, lihat Quran, lihat yang sedang sujud putus maaf padirin karena belum punya TV sendiri untuk nasional begini ya ada sudah lihatnya ke sini aja lihat ke komputer juga dang enggak ngerti ya Teruskan Jangan lihat barang-barang Di toko kalau sedang tidak punya Uang dan tidak niat beli Nyiksa Pokoknya jaga pandangan Di jalan Nonton TV jaga pandangan Lihat internet jaga pandangan Isi Sesudah dibersihkan dari yang kotor Sau mata Wah berbanyak yang mulia, baca Quran aja, terjemahnya baca buku, tafsir lihat orang-orang soleh lihat saudara kita yang duafa, yang melembutkan hati, pergi sana ke ruangan ICU, lihat orang yang di ruang gawat darurat lihat saudara-saudara kita yang sedang menderita, insya Allah lebih melembutkan hati TV itu tayangan-tayangan kalau enggak, ngeraskan hati. Sekarang saya lagi tarung nih dengan sepak bola ya. Saudara menang. Berapa aja golnya saudara menang? Ya, nanti gol sendirilah ya. Yang kedua, saum telinga. ini telinga tuh berpengaruh sekali oke okay. ini saya hanya sama kamu aja ngomong kalau ada orang ngomong gitu dia ke tiap orang ngomong kayak gitu telinga orang bergibah kita dengar dosanya bisa sama udah masih ingat Syekh Ali waktu itu cerita Syekh saya musilaturahmi silakan ada orang orang itu ngomongin kejelekan saya di belakang stop saudara musilaturahmi mau ngomongin orang tapi ini demi kepentingan saya sendiri tidak kalau saya dengar perkataan saudara saya jadi suudon kepada orang itu saya jadi tidak enak hati jadi jengkel, jadi marah besok saya tidak bisa ketemu dengan keadaan ramah saya tidak bisa mengucapkan salam dengan tulus bisa jadi dengki apapun yang dikatakan orang tentang saya itu adalah urusan beliau dengan Allah urusan saya adalah menjaga hati saya supaya bersih mau silaturahmi silakan. mau ngomongin orang, tidak Gitu. jelas bu apa jangan mau dengar orang gibah karena yang bicara dengan yang mendengar sama dosanya dah bersihkan dari mendengar yang ngotorin hati coba kalau kita manggil dia ngomong apa tentang saya itu udah kotor duluan dah lah orang mau ngomong apa tentang kita asal kitanya bener biar aja tidak ada bahayanya sama sekali omongan orang kepada kita orang yang berkata buruk dia sedang menceritakan keburukan dirinya mulut ini seperti moncong teko hanya mengeluarkan isinya di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam comberan, keluar comberan. Di dalam bening, keluar bening. Kalau orang ngomong jelek, dia sedang menceritakan kejelekan dirinya. Kalau orang sedang menghina, dia sedang menceritakan kehinaan dirinya. Nah, gak usah masukin ke hati. Lempeng aja. Walaupun semua manusia menghina, kalau Allah suka kepada kita, kita pasti untung walaupun sedunia memuji kalau Allah benci kepada kita kita pasti rugi gak ada apa-apanya dihina orang yang ada apa-apanya kalau kita berkelakuan hina atau kita dihinakan oleh Allah pasti celaka kalau gitu cuek bukan, bukan cuek kalau cuek tuh hina kita serius menjalani hidup ini orang cuek itu tidak peduli kepada orang lain kalau kita peduli kepada penilaian Allah kalau orang cuek kan tidak peduli penilaian siapapun kita sangat peduli tapi yang kita pedulikan penilaian Allah kalau orang sibuk dengan penilaian Allah pasti standarnya terbaik kalau ada orang yang tidak suka eh orang ada yang tidak suka kepada Rasul bukan karena rasulnya jelek, karena yang jelek hati yang tak suka. Jangan hambur-hambur telinga. Ini bulan suci, bulan penuh keistimewaan, dengar yang istimewa. Yang istimewa itu nama Allah, asma Allah. Ayat Allah. Rasul Allah. Pewaris Rasulullah Allah Pokoknya Yang mulia-mulia itu yang berkaitan dengan Allah Dengar baik-baik Kalau kita ngobrol Tidak dikaitkan ke Allah Pasti gak enak hati Tapi kalau kita membahas apapun Dikaitkan kepada Allah Dengan tulus Allah tahu nih Acting atau bukan Hati jadi tenang Makanya Ramadan itu ngobrol apa aja dikaitkan ke Allah. Ih itu kucing lucu ya. Ya iya pasti dong ciptaan Allah. Rest. Aduh saya ini berat nih punya hutang. Berapa hutangnya? 2 juta. Kecil bagi Allah gitu. Ya tapi saya bagi saya berat memang ya. Makanya dikalokan. Duh gimana ya saya belum punya jodoh. Jodoh itu yang atur Allah Tiap laki-laki ciptaan Allah Tiap perempuan ciptaan Allah Yang menakdirkan jodoh adalah Allah Enak tidak? Belum punya istri ya? Wah. Kelihatan saudara gembira dengan penjelasan Seperti ada bongbolongan gitu Coba ngobrol apa? kalau dikaitkan ke Allah tapi asli ya Allahnya bukan Allah acting kitanya jadi subhanallah Allah Akbar <laughs> tapi wajahnya tidak membesarkan Allah Dan jangan dengar-dengar kecuali yang berkaitan dengan Allah enak telinga ini diciptakan oleh Allah frekuensi yang paling disukai oleh telinga ini adalah Allah sekarang apalagi yang saum pokoknya Ramadan mah asmaul husna tadi enak nah, mendingan asmaul husna salawat ayat Quran, terus bunyikan Allah tahu kok hambanya ini berusaha terus mendekat kepadanya lewat telinga lihat di internet oh tadi mata ada yang kelewat baca twitter ya itu belum di absen hari ini, hari ini. <tuh> Allah yang menciptakan teknologi ini ini bukan bikinan orang ini Allah yang mengilhamkan kalau gak dikasih otak gak bisa bikin ini benar? memang kita bagian make tapi manfaatkan ini untuk kepentingan mendekat kepada Allah, insya Allah diganti pulsanya. Allah pemilik rezeki. Jangan berat untuk bayar pulsa kalau dipakai mendekat kepada Allah. Seperti yang datang ke sini pakai mobil bensin, ngucap takut diganti nanti bensinnya. Beneran? Makanya naik mobil bawa tetangga-tetangga ke sini. Allah nanti ngasih rejeki Di antara cara Allah memberi rejeki Tetangga jadi patungan Itu juga rejeki ya kan? <tuh> Saum apa lagi Belum hati nanti puncaknya Mulut <tuh> Memang lidah tak bertulang Kalau tulangan Susah ngomongnya Berbicara tuh tenaganya dikit sekali Tapi efeknya besar Sekali kata-kata keluar dari mulut Itu tidak bisa dikejar Seperti peluru yang keluar dari laras Tidak bisa dikejar Makanya yang paling beruntung Yang paling sedikit bicaranya Dan sekali bicara benar yang paling rugi yang banyak bicaranya dan tidak benar pasti banyak masalah dalam hidupnya Rasulullah bersabda fal yakul khairan awliya smut berkata baik, benar atau diam, pokoknya selama Ramadan puasa bicara puasa saja kecuali bicara yang benar setuju? Kalau nggak ada yang benar, diam saja seharian. Wah, kalau gitu sepi. Kan kita bicara tidak hanya dengan mulut, dengan kelakuan juga bicara. Contoh nih, maaf, saya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Saudara mengerti tidak? Oh, kan masalah ya. Hmm? Bisa tersinggung. Hmm? Hmm. tidak pakai bicara banyak makna, hanya miring begini oleh karena itu jangan risau suasana jadi sepi kita dianggap sombong, tidak kalau kita menjaga lisan dengan kesadaran Allah maha mendengar insya Allah bahasa tubuhnya akan dipahami Saudaraku sekalian Barang siapa Tolong dicamkan ini Barang siapa Yang yakin Setiap patah kata ini Didengar oleh Allah Dan ada balasannya Niscaya dia akan terjaga akhlaknya Orang yang lisannya terjaga Cenderung akhlaknya terjaga Tapi orang yang tidak bisa jaga lisannya cenderung akhlaknya juga tidak terjaga. Tapi jaga lisannya ini karena takut ke Allah, karena ada jaga lisan Jain. Iya, iya, benar. Baiklah. Saya bisa memahami. Nanti akan saya bawa ke sidang paripurna di dewan, dewan kemakmuran masjid. Tegang tenang-tenang tapi kalau di luar dewan cekakak, cekikik, beda nah, kalau orang yang eh, diamnya acting pasti beda-beda beda situasi, beda lagi kalau orang yang diamnya karena yakin kepada Allah situasi apapun akan sama menjaga diri tolong kalau orang menjaga lisan karena takut kepada Allah Insya Allah akhlaknya jadi cenderung baik Orang yang tidak bisa menjaga lisan Yang gampang ngomong Gampang celetak-celetuk Gampang marah dengan kata-kata yang tidak baik Kata-kata yang gampang keluar dari mulut Cenderung akhlaknya juga jadi kurang baik Semua diam sekarang Nanti Ramadan latih hari ini saum, besok bicara hari ini saum besok bicara waneh, terus aja besok juga gitu saum dari bicara yang sia-sia besok bicara bicara hanya yang baik saja setuju? tolong diberitahukan kepada keluarga supaya tidak disangka ada masalah. Karena pernah ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba berubah tidak diberitahukan jadi masalah. Disangkanya tidak mengerti. Ada apa sih bapak jadi pundung begini? Sampaikan saja saya sedang latihan menjaga lisan. Tolong dipahami bergurau boleh kurangi bulan Ramadan karena gurau itu seperti minum air laut sekali lucu pengen ngelucu terus terlalu banyak tertawa hati jadi keras jangan ngomongin orang mending cerita membicarakan Allah aja. Subhanallah, Allah teh baik pisan hadirin. Sudah pasti atuh. Ya model-model ya, kayak kita gini kok oleh Allah dicukupi aja ya. Kalau Allah hitung-hitung ada -hitung, hancur nih saya ini. Benar Allah teh Maha baik. Allah tahu enggak maksiat kita, pasti tahu aduh astagfirullah. Itu ngobrol tuh. Ngegosip itu tentang kebaikan Allah Enak tuh Daripada ngegosip orang Kotor hati kita Kecuali bicara orang yang dikaitkan dengan Aturan Allah Nomor berapa sekarang? Ini direkam gak? Yang keberapa sekarang? Saum apalagi ini? Mata, telinga, mulut, pikiran. Jangan ruwat-ruwat amat pikiran ini. Pikiran memening mengagumi Allah, nanti Allah nuntun pikiran kita. Jangan aduh, Rejeki saya di mana ya? Itu mah Allah udah tahu Rejeki kita di mana salah mikirnya. Harusnya jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin. Takut tidak punya syukur. Jadi mikirnya, "Ukara, rezeki saya di mana?" Bukan itu. Kenapa saya masih ragu kepada Allah? Bukan, "Aduh, rezeki kita di mana?" Bukan itu. Saya sudah syukur belum terhadap karunia Allah? Itu mikir tuh. Wah, Kenapa sekarang telat rezeki? Bukan itu, saya sabar tidak. Ketika Allah sedang menahan rezeki, mikir saya termasuk yang sabar tidak. Terus pikir saya ridho tidak nih Kalau Allah ngambil rezeki saya, kan banyak yang wah harusnya itu bahan gak meletus. Tunggu dulu, harus gimana? Uda meletusnya coba kalau tadi kita tidak kesana pasti gak macet loh kita udah di sana kok gak kesana singri dok kalau sudah takdirnya tuh ya coba ibu gak sakit kalau gak sakit tabungan masih ada salah udah waktunya tabungan tidak ada ini persis seperti yang kena bola, eh, kena genteng itu. genteng jatuh kena jidat saya gak terima saya gak terima ini ngaco tanda terimanya udah jelas ya. <tik> Jadi jangan curiga kepada rejeki tapi saya sabar enggak nih ketika Allah masih nahan. Jangan curiga terhadap rejeki tapi saya dengki tidak dengan pemberian Allah kepada yang lain. Kenapa Allah ngasih rejeki ke yang lain? Kita jadi ruwet. Enggak rela. Tiap orang itu cipta anak Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rejeki sesuka Allah. Enggak bisa diatur oleh kita. Kalau Allah mau ngasih, pasti datang tuh. Kenapa kita ngejongkeng? Kenapa kita jadi enggak rela? Maaf ya, kita enggak rela, enggak ngepek. Allah tetap aja ngasih sesuai dengan rencananya. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Ini masalahnya. <tuh> Jadi kalau mikirin rezeki bukan mikirin uangnya. Mikirkan sikap saya jujur tidak nih. Jangan di mana nih kita uang. Kita harus mencari rezeki bukan itu. Apa nih dosa yang kita lakukan yang menghalangi kita jumpa dengan jatah kita. Saya jujur tidak nih. Menjemput rezeki yang sudah disiapkan. Kalau kita mikirnya ada tiada rezeki, rezeki itu sudah pasti ada. Enggak mungkin enggak ada. Mustahil. Tenang tenang. Mustahil. Tidak ada hadir. <tik> Atau enggak masuk di akal ya. masa Allah menciptakan kita enggak dengan rezekinya. Atau riba. Tahu riba? masa yang gitu aja gak tahu, tapi tidak boleh jadi masalah Ya, gak mungkin kalau bikin perut gak ada isinya tuh diisi apa? bata <tuh> seperti paru-paru kita kan gak ngerti paru-paru ini butuh udara gak mungkin kalau gak nyiptain udara karena kalau gak kita nyedot apa kalau tahu penghasilan kita sedikit bahkan tidak jelas, ya kan? Maaf, karena terlalu dekat. Makanya udara digratiskan, ya kan? Coba kalau harus bayar. Yakin jarang nafas, kita. Ya kan? Kalau tahu bayi di dalam perut tuh nggak bisa mikir. Kalau bayi di perut harus mikir riwa. Ini jadi mana? Enggak oh, dibuat kita beluk, dip, dip. beres, jadi semua ini. Allah tahu waktu kita bayi itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita pas lahir harus nyari nafkah, pusing bener. Belum ada relasi ya. Beres, siapkan air susu ibu. Tidak semua ibu bisa mengeluarkan air susu, tapi karena Allah tahu bayi butuh susu air susu, maka sapi mengeluarkan dan tidak mengandung unsur-unsur kesapian kan apa sukan ayat, anu atau ada yang lainnya, kenapa kamu miring Iya ekor, enggak ya. atau lagi ngobrol jiwa kesapiannya gimana Oh, nah, tidak, tidak berbekas sama sekali bahkan tetap tega makan sate sapi yang gepuk sapi padahal itu ada silsilah <tuh> <tuh> udahlah jangan ragu ya otaknya ini sekarang mikirnya jangan salah mikir boleh kita mikir boleh seperti membangun masjid ini mikir bagaimana supaya Allah memberi rizki Niatnya harus lurus, jangan sampai bersandar kepada kotak infak, jangan sampai bersandar kepada tolonglah berikan kami sumbangan untuk membangun masjid ini, dari mana lagi sumbangan? Kalau tidak dari saudara-saudara, wah ini mah menghinakan diri, kan di sini tidak pernah minta sumbangan ya kan? Bahkan kami memberi memberi kesempatan saudara bagi yang mewakaf wakaf silakan enggak juga enggak apa-apa rasakan sendiri saudara wakaf saudara yang untung saudara pelit saudara yang rugi nih ladang amal saudara enggak nyumbang enggak apa-apa Allah Maha Kaya akan menggerakkan orang-orang yang beruntung orang yang beruntung adalah yang dipilih Allah bisa berwakaf yang pelit, tidak beruntung sok aja, kan gitu tidak memelas kan dan terbukti saudara tertekan dengan nah. keluarlah ya. ini bukan masalah kemasan kata-kata, masalah keyakinan Alhamdulillah nih, jadi masjid ini perkiraan bakal nyari dana 2 tahun, 5 bulan jadi kalau Allah mau mah gampang. Penjahat aja dikasih triliunan. Masa mau benar enggak dikasih? Iya, benar teman saya tuh ngaco. Enggak pernah salat, suka mabok, ada aja rezekinya. Nah, saya salat susah. <laughs> Karena saudara idolanya itu yang enggak salat. Yang enggak salat tuh dikasih uang cuma enggak dikasih tenang. Kalau nggak dikasih tenang, itu udah nggak ada apa-apa dunia. Ini. Walaupun kasur empuk, nggak tenang, nggak tidur. Coba pilih, mendingan dikasih ketenangan atau dikasih kegelisahan. Iya makanya. Yang keberapa sekarang? Saya apa barusan? Pikiran. <tuh> udah nggak usah banyak mikirin orang lain yang tidak pada tempatnya. Orang yang paling rugi itu Orang yang banyak memikirkan yang tidak harus dipikirkan Mengerjakan yang tidak perlu dilakukan Membahas Membicarakan yang tidak perlu dibahas Dan sibuk ngurus yang bukan urusannya <San> Kesian Riut Nah Saya heran tetangga saya itu Kenapa kok anaknya rambutnya keriting? <SILENCIO> sedang saya tahu bapaknya lurus. Jadi anak ini anak siapa sesungguhnya? <SILENCIO> oh, apa? Tentu kita boleh memikirkan tetangga, kalau tetangga dalam kesulitan, wajib kita nolong, iya kan? Sebatas kemampuan kita. Eh, kalau tetangga dalam kesempitan ada yang harus dibela-bela tetapi kita tidak harus menyelidiki dan membahas tetangga mau apa kita tidak ngerti keadaan orang lain kalau bapak ibu mau tahu keadaan tetangga bapak ibu harus tidur di rumah tetangga itu sekamar kemana-mana ikuti tetangga itu ke WC, perhatikan ke dapur barulah lebih paham kalau hanya selewat, oh tidak bisa pinjam buku tidak apa-apa ini sudah sering perumpamaan ini, bisa paham buku ini? jawab de. hah? tidak bagaimana kalau ada yang mengomentari buku ini hanya dengan melihat selewat tidak bisa harus dibaca lembar per lembar Makanya jangan banyak mengomentari orang lain Kita tidak tahu Urusan kita diri kita Wah kalau kita sibuk ngurus diri sendiri egois dong Justru kalau kita ngurus diri kita jadi ngurus orang Kalau kita memperbaiki diri Pada saat kita memperbaiki diri Kita itu membantu perbaikan orang lain kalau jadi seorang ayah sibuk memperbaiki diri itu anak lihat eh, si bapak beda sekarang tadinya galak sekarang lebih tenang komputer hilang gambarnya hmm. ada lagi ada. sebenarnya ada waktunya eh, yang tadinya ngomongnya gak enakkan kok sekarang jadi enak yang tadinya celetak-celetuknya bikin sakit hati sekarang enggak yang tadinya pelit sekarang jadi baik, enggak usah diomongin Bapak berubah kan? berubah kan? itu ciri-ciri enggak ikhlas <tuh> enggak usah nanya kita berubah atau tidak kalau nanya itu lebih membutuhkan pengakuan Robah aja Kita udah robah Orang gak mengakui Enggak apa-apa Robah aja terus Kita udah robah Kata orang Kamu mah robah tuh Pasti temporal Kamu mah anget-angget ayam Sekarang robah Besok robah lagi Enggak usah dilawan Robah aja terus Karena kita robah bukan untuk dinilai orang kita robah tuh karena harus robah itu yang disukai Allah robah aja terus orang tetap gak mengakui enggak apa-apa. apa, -apa. apa ciri-cirinya kita udah robah makin tenang hati kita kalau hati ini makin adem makin ajed makin mantap insya Allah makin benar tuh kalau robah kita robah palsu robah demi penilaian ini gak robah hati kita gelisah resah takut bingung cemas ada yang enggak beres nih enggak beres nih aneh pada saya sudah robah belum belum ini enggak bisa bohong hati itu kekuasaan Allah enggak bisa direkayasa tapi kan saya tenang enggak orang tenang jarang ngomong gitu tenang tenang tenang tidak tidak orang tenang asli mana pernah ngomong kayak gitu Sahum apa lagi? <tuh> Boleh buka dulu ngap? Sekarang belum waktunya sahum minum kan? <tuh> Makasih. Alhamdulillah, hadirin Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngebotolin siapa? Yang ngangkut pakai truk siapa? Yang beli ke toko siapa? yang nganetin siapa? Yang bawa ke sini siapa? Yang minum saya. Ini rezeki. Jangan iri ya bismillah. Hangatnya tuh pas sekali hadirin. Kira terbayangkan kalau air ini kental, bau, merah seperti darah horor atau item seperti oli udah diatur coba beni bening ya kan <Syukur> alhamdulillah nah saudara kalau melihat saya minum nampirawos amangapangang ah, gitu jangan be minum sendiri kenapa ada rezekinya masing-masing saudara jengkel juga tetap saya minum kan ikut bahagia sok ateraskeun mangga leguk ke sapekeun <koh> <koh> baik saudaraku sekalian tadi sama apa pikiran udah jangan mikirin pacarlah Ramadan putus aja juga nyambung sebelum Ramadan gak apa-apa, jodoh mada gak akan kemana-mana neng, maaf selama Ramadan ini putus daripada jadi dosa akan belum tentu panjang umur nih, belum tentu hidup sesudah Ramadan ini jadi tapi gimana kang? tidak neng, jodoh mada kemana-mana kalau neng jodoh akang pasti nyambung, kalau bukan jodohnya pasti tidak. Akang tega nyebut kayak gitu? Ah udahlah, neng. Gitu -gitu, teng. Luluh, udah neng, tungkito kita neng, guleh nih ngalih udah. Tidak bisa. Udah, saya sudah tahu selama kita jadian malah jadi dosa boros pulsa. Ah ngaji jarang, udah rusak rusak. Ini teh udahan udang. Enggak, enggak Kang mangamang, belum tentu panjang umur. Neng juga belum tentu lah, ya. Berani gitu? Allah lihat keputusan Saudara seperti ini, Allah lihat tidak? Oh, manisnya iman nanti. Allah tahu Saudara kebelat eh, Saudara suka. Allah tahu dan Allah juga tahu berat. tuh mengambil keputusan. Karena ini perjuangan mau jadi tapi daripada jadi dosa di bulan Ramadan dan sesudahnya tak, ah. Allah percayalah Allah juga tahu saudara pening itu, itu penebus dosa Allah nanti dihibur oleh Allah diberi nikmatnya sholat diberi nikmatnya yakin diberi nikmat munajat wuh oh, itu mahal tidak bisa dikasih oleh si Neng tadi ya. si Neng malah bikin riwa hadirat benar kenapa so, kamu lagi jatuh cinta ya tidak <laughs> ya, ada santri langsung senyumnya beda dari yang lain nah, tobat. So, <laughs> <laughs> harus berani hidup ini ngambil keputusan kalau niat kita benar cara kita benar Allah meneguhkan hati kita insya Allah Allah tidak menyianyiakan orang yang ambil keputusan untuk kedekatan dengannya percayalah <coughs> nafsu gak suka sahum apalagi keinginan udah habis belum waktunya nih ayo jangan banyak keinginan Ramadan ini selain keinginan apa yang disukai Allah aja keinginan pribadi lewat ini punya uang nih ingin baju baru <coughs> baju baru asa wajah saudara tuh dah wajah tua ya masa itu TK boleh kalau sekarang keinginan kita apa Allah paling suka boleh punya baju baru boleh boleh boleh tapi keluarkan baju-baju yang lama apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini kita menginginkan apa yang Allah sukai itu aja punya uang Allah sukanya apa nih Dihabisin sendiri Atau sebagian dipakai Sebagian sedekahkan Jawab Jawab Kalau kita punya sekarang seratus ribu Kira-kira Allah sukanya kita sedekah seribu atau lebih Jawab Dua ribu atau lebih Sepuluh ribu Suka gak Allah Mana sedekah sepuluh ribu dengan sedekah dua puluh ribu Yang Allah sukai saudara suka sedekah yang mana nah ini masalahnya Oke. coba tes yang dari Ustaz Yusuf Mantur ini tes standar kalau punya 110 ribu berapa yang disedekahkan 10 ribu kalau punya 115 ribu berapa 5 ribu kalau 116 ribu 1 ribu 116.100 <tuh> <tuh> jadi kita mau kepaksa ngeluarin 10.000 tuh karena gak ada yang lebih kecil coba pindah mau beli rokok 10.000 mana yang Allah sukai beli rokok atau sedekah pilih yang Allah sukai pasti enak di hati asli ada kita punya korma 5 Mana yang Allah sukai Kita makan 5-5 lima nya Kita makan satu dibagikan 4 Jawab Satu dibagikan 4 Sudah berani melakukan ini Masya Allah Kalau perkara korma sih Karena yang 5 juga Yang 5 juga dikasih ah, kadang... <tuh. <tuh. Nah jadi sekarang Kalau mau punya keinginan Channelnya klik apa yang Allah sukai. Itu aja. Punya uang. Dapat nih uang. Apa yang Allah sukai. Gak usah ragu-ragu. Sedekah seribu atau lima ribu. Allah suka. Lima ribu keluarin. Lima ribu lepet, lima ribu baru. Kita kan akan mengeluarkan yang lepet. Keluarkan. Sepuluh ribu. Oh, berani begitu? Mau ngasih baju? Pilih. Bajunya dicuci dulu atau langsung dikasihin tanpa dicuci? Cuci dulu. Diplastikin atau kantong kresek atau koran bekas? Cari yang terbaik? Kasihkan. Ngasihnya dilemparin atau sopan? Lakukan apa yang terbaik menurut Allah? Itu pilih pokoknya Ramadan ini bulan terbaik, apa yang saya lakukan hanya yang terbaik menurut Allah udah rasakan saudara enak, termasuk mau ibadah, ya Allah saya ingin sholat dengan sholat terbaik mungkin dua rakaat sunat tapi bagus, fatihah terbaik, karena kuat apanya hanya kulhu, kulhu terbaik atau inah atau inah, karena kadang, kadang lebih pendek terbaik, hmm. Ruku terbaik Udah itu aja lah Kerjaan kita di Ramadan ini bulan terbaik Saya harus ngomong yang terbaik Melihat yang terbaik Mendengar yang terbaik Melakukan yang terbaik Ingin yang terbaik Itu aja lah Udah gak usah mikirin macam-macam Allah udah tahu keperluan kita Allah udah tahu apa yang terbaik buat kita Enggak akan meleset Apa yang akan Allah berikan untuk kita Enggak ada yang bisa ngambil kita mah butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, ya kan? Jangan risau. Nah, ini jadi mau Ramadan ini persiapan, niat kan? Ya Allah, saya enggak mau sedekah biasa-biasa aja. Kalau Allah menyediakan Ramadan begitu mulia Kita sedekahnya sama aja Ini kan menghina ya kan Kayak wadahnya piring yang bagus Dikasihnya sampah ini menghina Kasih yang bagus <tuh> Setuju? Kalau saudara sholatnya sama aja Antara Ramadan dan selain Ramadan Saudara menghina Allah tuh Allah menyediakan luar biasa pahalanya Tapi kita biasa aja sedekahnya juga harus beda ayo mulai kumpulkan uang tabungan keluar ada beberapa hari ini carilah bekal-bekal buat sedekah sebulanan Ya, sepatu-sepatu bekas kumpulkan tapi bekas juga ini beda ada sejarah, ah, jangan ngomong jangan terlalu banyak dilihat kalau mau sedekah itu suka gak jadi ibu lemari jangan kebanyakan barang keluarkan baik yang ini warnanya ini sudah tidak ada lagi nah yang ini nostalgia gak jadi nanti Allah kirim tikus baru jadi ya keluarkanlah gak usah takut udah kan berkali-kali diceritakan boro-boro sedekah orang kehilangan juga Saudara tahu kan? Kalau orang hilang sepatu ciri-ciri apa? Ciri-ciri dia mau punya sepatu baru itu kan? Mana ada orang hilang sepatunya nyeker seumur hidup? <SILENCIO> itu yang gak sengaja. Bagaimana yang sengaja ngeluarin barang gak digenti? Halo? Eh ini ilmiah hadirin orang yang hilang sepatu aja oleh Allah diganti makanya kalau saudara hilang sepatu itu harus gembira ciri-ciri punya cicilan baru ya kan <tuh> gak ada cerita orang hilang sepatu lalu seumur hidup nyekir enggak tuh diganti oleh Allah apalagi yang niat sedekah keluarkan ayo tuh yang kira-kira gak kepake panci, katel, apa yang sudah ketok dulu kasihkan ada orang yang menurut kita panci ini udah jelek banget tapi bagi orang yang sangat perlu, gak sanggup beli ini panci idaman, kasih benar ah ini kopeknya udah jelek tapi bagi yang gak punya kopya penting jangan meremehkan lakukan dengan cara terbaik sebisa mungkin jangan sampai merendahkan orang yang dikasihnya santunan menjelang Ramadan kepada kaum du'afa kepada fakir miskin dipersilahkan naik ke mimbar satu posan dijejarkan kakek nenek Wah amplopnya nyata isinya tiga ribuan Berdirinya dipajang, aduh ini zolim. Kalau menurut saya sih, jangan gitulah. <tuh> Kasih mah diam. diam Bagusnya mah, enggak usah diantrikan kita yang keliling ke sana. Ya, jangan dibuat orang tu tertekan seperti peminta-minta. Setuju? Lakukan yang terbaik. Nah, saudaraku sekalian. Tidak cukup cerita tentang saum ini, tapi intinya begitulah. Jangan hanya saum perut, saum mata, pendengaran, pikiran, keinginan dan yang paling penting saum hati dari berharap dan takut kepada selain Allah. <tuh> Ramadan kita mulai putus harapan dari makhluk ini penting nih ini kuncinya jangan ngarep-ngarep apapun untuk kepentingan pribadi kita kecuali ngarep-ngarep dari Allah jangan ngarep-ngarep dihargai jangan ngarep-ngarep dipuji jangan ngarep-ngarep diakui kebaikan kita jangan ngarep-ngarep diberi jangan ngarep-ngarep diperlakukan spesial enggak ada Aja putus hati kita tu berharap untuk keperluan pribadi. <tuh> Lakukan sendiri. Rasakan. Allah tahu nih. Ini hamba putus dari makhluk yang tidak punya apa-apa dan bergantung kepada pemilik segala-galanya. Allah suka tidak? Allah suka tidak? Dan itu yang paling disukai Allah. Wamayya tawakal Allahul Fahuwah. Hasbu Barang siapa yang bertawakal Yang hatinya putus Harapan dari makhluk Tapi hanya berharap dari Allah Kenapa harus putus harapan Dari makhluk Karena makhluk itu memang Tidak punya apa-apa Allah yang punya segala kala Makhluk itu La haula Wala kuwata illa billah Gimana contohnya Ya contohnya Kalau misalkan sedang buka bersama Ada tumpeng Sini ada kaki ayam Ada mentok Sini ceker tenang kita <tuh> Jangan berharap Itu buat tenang aja silakan silakan Nanti saudara gak kebagian Ada caranya Allah ngasih Dahulukan orang tua Dahulukan yang lapar Nanti di depan kita tinggal ceker Gak apa-apa ceker ditarik, ternyata itu ujungnya ceker, tapi kesininya ada mentok, kempel <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> tapi kalau cuman ceker juga gak apa-apa kita sudah untung mendahulukan orang lain ya kan yang senang kayak gitu tuh <tuk> <tuk> <tuk> kalau nanti mau taraweh saya dengar itu di negeri mana Yaman Tarawih itu ada yang Bada Isa Ada yang jam 10 Ada yang jam 1 Dan itu pindah-pindah Jemaahnya Bada Isa, Tarawih sini Tidak tutup fitir Nanti jam 10 pindah ke masjid yang lain Jam 1 Sohlah lagi di masjid yang lain Saudara kalau mau niat cari yang 11 Bukan karena sebelasnya Ya kita kan, kenapa setelah yang sepuluh Ya 23, enggak Karena gak mau aja dia 23 Jangan, jangan banyak komentar Pilih yang bisa khusus Terima kasih sahabat sekalian Selamat menikmati Jamuan yang paling istimewa Sahabat Tarkah Semoga Allah Ridho Kepadanya bermimpi dalam mimpinya bertemu dengan sahabatnya yang wafat sebagai syuhada di sorga dan juga beliau mimpi dalam mimpinya jumpa juga di sorga yang lebih tinggi padahal sahabat ini meninggalnya karena sakit kok bisa lebih tinggi dari syuhada ditanya kepada Rasulullah Rasulullah menjelaskan bahwa yang sakit ini meninggal sesudah menjalani ibadah Ramadan di dalam Ramadan beliau yang sakit ini benar-benar melakukan amalan-amalan yang istimewa sehingga mengantarkannya kepada kedudukan yang lebih tinggi memang Ramadan ini dahsyat sekali tiap nafas jadi ibadah baca satu huruf Quran juga hitungannya beda satu butir kurma kita memberi orang buka pahalanya sama dengan puasa luar biasa ini enggak ada bandingannya Sehingga Rasulullah pun mengisyaratkan Kalau saja orang tahu keutamaan Ramadan Pasti dia ingin selamanya Bulan Ramadan Makanya harusnya kita ini Suka cita sekarang ini Berbekal ilmu, berbekal apa saja Ketika Allah Adhan Maghrib Langsung Tancap gas Jangan cuma nyari Laylatul padarnya aja. Dari sekarang persiapan sejuk ayo siapkan bekal ilmu bekal harta, pokoknya pol. Oh, dah jangan ragu-ragu nanti diganti oleh Allah eh, sebagai penutup ada seorang dosen di Mesir yang kerjanya nyupir selain, selain ngedosenin kerja keras sebelum Ramadan saudara kenapa kan gaji sudah cukup, untuk keluarga cukup tapi untuk sedekah belum cukup jadi beliau sengaja kerja lembur cari bekal untuk sedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. <tuh> Ada yang syahadan? <tuh> Silakan. Cukup. <tuh> Monika Ratih Pratiri mana? ada? <tuh> Monika mana ada Monika? ajungkan tangannya ya baik ada mikrofonnya? Alhamdulillah terima kasih Saudaraku sekalian ini para pemirsa yang melihat dari Dari internet Alhamdulillah Ini memberikan jawaban-jawaban Dari Jogja Dari berbagai tempat Alhamdulillah Baik menikah siap Ya Boleh disampaikan apa yang memotivasi Berminat menjadi seorang muslimah Ada hal Yang membuat Monica mengambil keputusan Malam ini mau jadi seorang Muslimah Yang membuat saya terpengar Saya Islam Pertama saya pengen senang selama dunia akhirat konsep ee selama mempelajari dan mencari-cari yang benar ternyata hanya di Islam yang bisa menyelamatkan menyelamatkan hidup saya di akhir, di dunia dan di akhirat yang menyejukkan kehidupan saya yang menenangkan kehidupan saya ee uh, jadi belajar dulu baru memahami baru mengambil sikap kita. Ya. Alhamdulillah. Syukurlah baru pertama kali ke sini. Uh, sebelumnya sudah belajar dulu di Muslimah Center, sering sama temerain ke sini. Alhamdulillah. Ya, kida Allah. Setiap orang ciptaan Allah. Makanya kita jangan suka meremehkan yang belum beragama Islam. Karena meremehkan juga tidak menyelesaikan masalah, kita tidak tahu rencana Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah dulu waktu Islamnya sendiri Rasul tidak meremehkan yang lain-lain. Meremehkan akan membuat sikap kita menjadi kurang baik. Padahal Islam rohmatan lil alamin membawa rahmat bagi seisi alam. Coba kalau kita lahir tidak dalam keadaan Islam. Bagaimana kita tahu Islam Kalau kita melihat orang Islam pada meremehkan kita Ya kan Halo Bagaimana Nah Uzubillah, ya Misalkan kita lahir tidak Islam Lalu datang orang Islam Galak, meremehkan, mencemooh, Apa yang menarik Makanya kalau kita lihat sekarang Dunia ada Islam Pobi Ada masyarakat yang Takut kepada Islam Kita jangan menjadi marah Jangan menjadi terpancing Takut justru Menurut saya ini ladang bagi kita Untuk bisa memberikan penjelasan Nah no, mereka tidak tahu Dan yang didapat informasinya Yang tidak benar Makanya jangan terpancing Untuk berakhlak buruk terhadap Yang belum paham Baik terima kasih Sudah siap syahadarnya Ikuti ya. Ashhadu an <Satutupan> la ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna ya Muhammad. Wa ashhadu anna Wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah Muhammad dar Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulullah Ya Allah Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Rabbah Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah yang soleh Menjadi istri yang soleh Ibu yang soleh Mujahidah, solehah yang hatinya lurus bersih. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Amin ya Allahyarabul alamin. Salamualaikum. Alhamdulillah hadirin sekalian menjadi Muslim berikrar syahadat sesudah ini wajib solat saum. Alhamdulillah dekat dengan Ramadan Lalu zakat dan haji Insya'Allah sempurna keislamannya Terima kasih sahabatku sekalian Saya dengar di bawah juga Banyak yang ikut Alhamdulillah Allah yang menggerakkan Sebagai penutup Tadi saudara dibagikan kertas Sudah dapat kertasnya belum? Kertas Twitter bukan? Berapa kertas apa itu? Oh jadi kami mencoba dakwah dengan teknologi dan saya memulai dengan Twitter. Ini atas bantuan sahabat dari SMK, santri di SMK. Ini adalah hari ke sebulan setengah yang ikut yang sudah ikutan 18.500 Ya sekitar 18.500 dalam tempo satu bulan setengah. Allah lah yang menggerakkan. Tetapi saya pikir ini saya baca terus tentang perkembangan dunia di dalam bidang teknologi ini. Twitter ini termasuk yang lebih efisien, simple. Saya dengan Facebook tidak begitu akrab ya, karena bagi saya rumit, terlalu banyak urusannya. Tapi kalau dengan Twitter saya bisa belajar Dari uh, ulama yang lain Dari ayat Quran, hadis Dan gratis Datang terus Saya juga bisa menulis sehari bisa lima kali Dari badak subuh sampai menjelang tidur Sekarang sudah bisa diakses Lewat handphone Dengan mudah Saudara bisa mendengar Dari Pak Kurey Syihab Dari Pak Kiai Didin Dari berbagai dengan mudah ya dan gratis kecuali bayar pulsa ya jangan takut mengeluarkan uang untuk belajar agama allah akan membayarnya nanti ya. saudara senang sekali kalau jamaah yang di sini karena ini sampai ke kuwait kemana-mana mulai memfollow namanya follow ikut ya silakan aja kalau dirasa manfaat ikuti @aagim @akeong alfaalfaqolviankimai ya. dulu pakai strip dt sekarang enggak cukup itu aja mudah-mudahan kita bisa silaturahmi bagi yang belum mengerti caranya itu di depan diberikan selebaran bagaimana membuat twitter handphone yang murah juga sekarang sudah bisa twitteran ya kan yang penting niat dan Punya handphonenya Jangan takut Akan miskin kalau dipakai di jalan Allah Insya Allah Terima kasih sahabatku sekalian Kita akan menutup dengan Zikir singkat dan doa Dan sebelumnya Bagi saudara yang mau bersyukur Manfaatkan kesempatan wakaf ini Ini wakaf amal jariah Insya Allah tidak akan miskin tidak berkurang harta dengan bersedekah. Silakan hadirin, Allah maha mendengar. Semoga menambah berkahnya rezeki yang ada. Al-Fatiha. Ta'awunu Billahi min ash-shintani radhiyin. Rabbil alamin. Al-Rahmani Maliki yawmiddin iyya kana'budu wa iyya nasta'in ihdinas sirata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dallin amin ya allah الله لا إله إلا هو الخي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرثيه السماوات والأرض وَلَا يَؤُدُهُ خِبْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في خدور الناس Min al-jinnati Wa al-nas Subhanallah Wa alhamdulillah ilaha illallah Wallahu akbar Subhan. I'm doing it. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد Wa ala alihi Muhammad Kama barabda Ibrahim Wa ala alihi Ibrahim Fil'alamin innaka amidun majid Hadirin Kita tidak tahu apakah Kita punya umur sampai bulan Ramadan ini atau tidak Dosa yang kita lakukan sangat banyak Hanya karena Allah masih menutup-nutupi saja Tidak terbayangkan kalau kita mati Dengan dosa sebanyak ini Tempat mana dikubur kita Seperti apa Keadaan kuburan kita Allah menciptakan Ramadan Agar kita selamat Tidak ada yang lebih mencintai kita Selain Allah Kalau Allah Mau hitung-hitungan dengan dosa kita Pasti sudah binasa gitu. Hanya karena kemurahan Allah saja Kita masih hidup Dicukupi Walaupun Allah tahu kita berkhianat Kepadanya Allah tidak pernah lupa Kepada kita Walaupun Allah tahu kita lupa Kepadanya Allah menyaksikan nikmat Yang dia berikan kita gunakan Untuk bermaksiat kepadanya Mudah-mudahan Allah memberi umur kita bisa menikmati Ramadan ini. Astagfirullah anaji. Istighfarlah adirin. Jujur kita buka lembaran. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Allah janji akan mengampuni Sebanyak apapun dosa Sekotor apapun hidup yang pernah dijalani Allah maha menata Allah maha mendengar Allah maha tahu isi hati kita Mari kita beristighfar saudaraku. Rasulullah seratus kali sehari beristik astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah sambil kita akui astagfirullah yang selama ini hidupnya musrik Yang menuhankan uang Menuhankan Duniawi Yang menuhankan orang Yang menuhankan dirinya sendiri Stigbar yang hidupnya munafik Yang penuh kepalsuan Kebohongan Yang janjinya tidak ditepati Stigfar yang hidupnya tidak amanah Munafi Yang hanya membagus-bagus topeng Tapi isinya busuk Stigfar yang fasik Kalau sudah memberi ilmu tapi tidak diamalkan Yang durhaka kepada ibu bapa, yang tidak peduli keadaan orang tua, yang jarang mendoakan orang tuanya dengan tulus, istighfar. Istighfar yang pernah mendekati jina Allah tahu setiap lirikan mata Allah melihat Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tidak bisa bohong Allah tahu apapun yang kita lakukan Istighfar yang tubuhnya kotor istighfar yang memakan uang haram makanan haram orang lain tidak dibayarkan Ya Allah Ya Hayi Ya Qayyum Mirahmatikan Nasai Wah Ya Allah yang maha baik ampuni semua dosa kau Sebanyak apapun Sekotor apapun Ya Allah Beri kami umur Agar bisa menikmati Ramadan ini ya Allah Tolong ya Allah Berikan kami kesempatan ya Allah Engkau yang menggenggam Lahir batin kami Engkau yang menguasai ajal kami Engkau yang menentukan hidup kami Engkau penguasa takdir Ya Allah Berikan kami umur Ya Allah Sampaikan kami di bulan Ramadan ini Jadikan Ramadan ini Benar-benar Merubah hidup kami Membuat hati kami Yakin padamu Cinta padamu Rindu padamu Jadikan Ramadan ini Penebus semua Pembersih semua dosa kami jalan mustajabnya berubahnya hidup kami di jalan yang korid ya Allah jadikan saat ini saat engkau kabulkan para peminta ini ya Allah kami hanya ambamu yang tiada arti bagimu yang tidak punya apa-apa selain dosa tapi kami benar-benar mohon engkau maha baik kuhayam maha menatap kabulkan siapapun yang bermunajat ini ya Allah, dimanapun ya kami, amin hadirin bagi yang masih ingin doa doalah jangan takut ragu insya Allah doa bisa menubah takdir ke takdir lain yang lebih baik Allah maha dekat, maha menata maha mendengar Mama perhatikan, hadirin jangan ragu-ragu minumlah. -ragu. Allah tidak pernah mengecewakan, tidak, tidak pernah mengecewakan, Allah tidak pernah mengecewakan hadirin.